gentar untuk menjadi benar sudah semestinya menjadi slogan kebangsaan yang hidup dalam diri pribadi lepas pribadi tapi sayangnya yang terkenal justru ucapan sinis maju tak gentar membela yang bayar ah kesinisan yang tak semestinya ada Tapi itulah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita Mau tak gentar untuk menjadi benar Itulah yang harus kita pemandangkan Tak peduli seberapa kuat batu yang menghadang seberapa besarnya Tak peduli berapa lebar sungai yang membentang Atau tingginya gunung yang menghadang Satu yang kita tahu Maju tak gentar Supaya benar menjadi raja dalam kehidupan ini Benar menjadi penguasa dalam kesarian kita Benar menjadi ukuran dalam segala-galanya Ya benar bukan hanya kata-kata Tapi benar dalam tindakan nyata Benar bukan hanya tindakan sesaat Tapi terus-menerus di kehidupan yang beradab Benar, bukan hanya benarmu atau benarku Tapi menjadi benar kita bersama yang memang betul Betul, benar Benar Jangan hanya dikompetisikan dalam kata tapi perbuatan nyata Benar, jangan sekedar menjadi bahasa agama tapi bahasa keseharian kita Benar, jangan sekedar menjadi undang-undang atau hukum yang dikumandangkan Tapi benar Benar-benar bisa dilihat Benar-benar bisa dirasakan Sehingga benar Memberikan kita kenikmatan Akan arti sebuah kemerdekaan Karena hanya kebenaran Yang bisa memerdekakan Tanpa kebenaran Orang akan terjajah Di berbagai aspek Kehidupan Semoga kita menyadarinya Dan maju bersama Benar akan membawa kita Menggapai hidup yang bahagia bersama saya Bigman Sirai